dan Yerusalem. Sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi illa ma 'allamtana innaka antal al hakim. Rabbishrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yahkahu Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai serta kita taati dan selalu kita doakan semoga panjang umur dan sehat fitoatillah. Dan tanpa cinta datuknya kepadanya, Al-Kebabah, Al-Walidah, uh, Khadijah binti Al-Habib Muhammad Al-Hinduan, serta Ammati Tiba, Ammati Maimuna, Khalati Farida, dan semua para syarif yang turut hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sampai morang merasa sahabat dan cinta kami kepada mereka semuanya. <tuh> Tidak lupa kepada adinda tercinta <tuh> yang jikalau seseorang itu mempunyai adik perempuan apalagi satu-satunya, kalau pengen rezekinya bagus, banyak ngasih hadiah buat dia, pasti rezekinya bagus. Sam Selain yang saya cintai, juga yang paling dicintai oleh Abu Yahya Hasan. Karena memang satu-satunya perempuan enggak ada lagi. Satu hadithnya. Jadi, ke mana-mana dibawa. Alhamdulillah, banyak sirnya dari Abu Yahya ini. Alhamdulillah, sehingga beliau ini termasuk yang sering bermimpi Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Itu barokahnya Abu Yahya. Serta para ustazat, para hadirat yang datang Yang turut serta mendoakan Abu Yah Kami sebagai keluarga dan selaku keluarga Mewakili Hubaba Khadijah dan Habib Zain Selaku mudir Serta keluarga besar daripada Hwe Bahru Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada para undangan, para ustazat, para hadirat Yang telah sudi meluangkan waktunya dan turut mendoakan Abu Yahya Hassan Baharun Semoga langkah-langkah beliau ke tempat ini merupakan sebuah sa'yun makjur. Sehingga kita harapkan dengan ini kita keluar di tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan. Yang sakit di antara kita disembuhkan. Yang sengsara di antara kita dibahagiakan. Yang jelek akhlaknya di antara kita dibaguskan. Yang kotor hatinya diantara kita dibaikan dan semoga kita ini termasuk yang dipilihnya sebagai penyanding dan yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Kelak di Madinah Mashyar, kelak ketika melewati Sirat dan kelak ketika kita masuk dalam Surga bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, arbal, amin. Dan para siswi dan santriwati yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam ini kita patut bersyukur ke Allah ta'ala Karena kita semuanya telah mengadakan hubungan dengan seorang yang besar Dengan seorang yang agung Dengan seorang yang harusnya kita jadikan sebuah pelajaran buat kita semuanya Seseorang itu tidak menjadi besar kecuali karena dibesarkan oleh Allah Dan karena jalan yang sudah diatur oleh Allah SWT untuk membesarkan dirinya tidak mungkin lewat daripada itu. Kenapa? Sistem yang berlaku di muka bumi adalah sistemnya Allah. Tadi kita pulang dari kuliah dan Profesor Adnan, dosen eh uh, Ustaz, dia itu menceritakan dan menjelaskan tentang rumusan penelitian. Metodologi penelitian. Di mana di antara rumusan metodologi penelitian itu adalah sesuatu yang sudah digariskan atau didata dengan cara yang benar maka sulit sekali atau sedikit sekali untuk menjadikan sasaran penelitian itu kemudian salah daripada penilaiannya. Itu sedikit sekali yang sudah diteliti oleh peneliti bahwasanya dia itu adalah orang yang tidak cerdas selamanya tidak cerdas. Kalau ditentukan dan diputuskan dia seorang cerdas, maka selamanya cerdas. Oleh karenanya biasanya yang namanya pemuka yang biasa ditonjolkan ketika ada sebuah wisuda di almamater perguruan tinggi itu biasanya adalah manusia-manusia pilihan yang terbaik yang lulus dengan nilai komlot yang lulus dengan predikat terbaik, yaitu yang berbicara terbaik menurut almamater perguruan tinggi itu itu sudah berdasarkan penelitian sehingga apa mereka yang berdiri berpidato dan mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur kepada para dosen dan sebagainya Seperti yang menjadi sebuah kebiasaan di segala almamater di Indonesia maupun di luar negeri sana Itu adalah calon-calon orang terbaik Calon-calon orang sukses Kenapa? Berdasarkan penelitian Tapi itu cuma sekedar penelitian Berapa banyak yang sudah diteliti Bahkan mendekati kepastian Dengan metode yang sudah diukur Sepadan Tapi tidak sesuai dengan harapan Kenapa? Yang berlaku di dunia ini adalah Sistemnya Allah bukan sistemnya manusia Kalau sistem manusia yang berlaku Maka 1 tambah 1, 2 2 tambah 2 4 tambah 4 Enggak mungkin enggak. tapi sistemnya Allah enggak seperti itu Rasulullah bersabda Ma yang kusumalu mensodokoh baliyazdat baliyazdat baliyazdat tidak akan berkurang yang namanya harta itu dengan sodokoh bahkan bertambah bertambah bertambah tiga kali lipat bertambahnya kalau kita ikut metodologi penelitian kalau uang itu Asalnya 100 juta, kita sudah kokan 3 juta, maka sisanya 97 juta. Mau gimana-gimana, mau diteliti kayak gimana, rumusnya kayak gimana, pasti itu yang keluar. Tapi Nabi Muhammad katakan, tidak. Kalau kita keluarkan 3 juta, akan bertambah paling sedikit 9 juta. Dan itu yang terjadi. Itulah sistem terjadi. Dan ini adalah suatu rumusan yang harusnya kita itu jadikan sebuah pelajaran bagi kita silahkan manusia memutuskan silahkan manusia mereka-reka silahkan manusia itu membuat planning sebaik-baik planning melalui berbagai praktisi dalam segala bidang misalnya tapi kalau Allah tidak berganda tidak akan terlaksana Nabi Muhammad sudah menggariskan Allah sudah menggariskan para ulama' sudah menyampaikan, para solehin sudah membuktikan, bahwasannya sistem yang berlaku di dunia ini adalah sistemnya Allah, dan bukan sistem siapapun juga. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang baik, sebagaimana Habib Hasan Baharun, yang sekarang ini menjadi orang yang paling kaya di alam barzah sana. Kita lihat bagaimana, semalam itu semua muridnya berkumpul di lapangan di Pondok Putra. Ditambah lagi para pecinta-pecinta yang ada sekitar Kota kita juga datang turut mendoakan beliau Dilihat dari atas luar biasa Banyak seperti semut Malam ini Di berbagai tempat dan juga semalam Itu mereka membuat hall untuk Abu Yah Dan tercatat Sekitar 100 tempat lebih buat hall Abu Yah Semalam dan malam ini Semuanya membaca Yang terikat dengan Abu Yah Membaca doa untuk Abu Yah ya. Itu untuk per tahunnya Lain per harinya Muridnya sendiri yang sekarang sudah masih ada eksis itu 6.000 orang Yang sudah alumni 10.000 lebih Mereka sholat Mereka ngaji Mereka apapun yang mereka lakukan Semuanya pahalanya diberikan pada Abu Yah ya. Itu loh orang sukses untuk menjadi orang semacam ini Sudah ada jalannya Ada jalannya Untuk menjadi orang beruntung seperti Abuya Ada jalannya ada jalannya. Di mana jalannya Apakah di ahli metodologi itu Tidak Jalannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT Jalannya sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW Jalannya sudah disampaikan oleh para ulama Jalannya sudah dibuktikan oleh para solihin tinggal kita bagaimana kita memutuskan jadi kita mau jadi apa ingin menjadi seperti Habib Hassan banyak berjuang jadi Habib Hasan itu mendapatkan kemuliaan yang besar ini sehingga beliau itu sampai-sampai ada sebagian wali Allah yang mengatakan bahwa beliau mencapai maghub abdal abdal itu di dunia cuma 40 orang seperti maghub yang diraih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. hanya 40 orang tidak mudah, harus menahan perasaan, harus berkorban harta, harus berkorban waktu, harus berkorban nyawa, harus berkorban semuanya. Baru beliau itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, sama seperti hasil penelitian, metodologi maupun fakta yang lainnya itu, semuanya seperti itu. Kita mau hidup enak, ya harus banyak uang. Mana ada orang banyak uang itu karena kehujanan banyak uang. Orang banyak uang ya harus kerja. Orang mau jadi orang yang hebat ya harus berjuang, berkorban. Dengan perjuangan, pengorbanan yang berat, jadilah orang besar. Ada beberapa jalan yang ditempuh oleh Abu'iyah. Supaya kita itu meniru Abu'iyah. Kenapa? Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu hanya datang sekali. Kenapa kita katakan sekali, besok kan masih ada, lusa kan masih ada. Masalahnya waktu yang kita lewati sekarang ini tidak akan kembali selama-lamanya. Sehingga kita katakan kesempatan itu hanya sekali, tidak ada dua kali. Dan masalahnya, bagaimana kita akan katakan bahwa kesempatan itu bisa datang dua kali, padahal kita adalah seorang makhluk yang kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Bisa jadi, insya Allah di kesempatan kedua kita akan bertemu kembali. Eh, begitu keluar dari tempatnya, kita meninggal. Siapa yang bisa menjamin? Oleh karenanya, lihat bagaimana Abuya ini. Beliau mempunyai beberapa jalan yang ditempuhnya sehingga beliau mendapatkan kemuliaan seperti yang kita lihat sekarang ini. Mempunyai istri yang solihah seperti Bapak Khadijah. Mempunyai anak-anak yang soleh seperti mereka-mereka, anak-anaknya Abu Ya. Mempunyai kitab-kitab yang barokah, manfaat dibaca di mana-mana dan diajarkan, serta diterapkan di segala almamater. Mempunyai sebuah peninggalan yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwasannya Abu Ya itu sangat cinta kepada dunianya. Maka kan selalu saya katakan, siapa bilang Abu Ya itu tidak cinta kepada dunia? Abu Ya cinta kepada dunia. Dari sangking cintanya kepada dunia sampai tidak ditinggalkan untuk anaknya sedikit pun tidak ditinggalkan. Semuanya dibawa ke akhirat sana. Nah, itu itu namanya cinta. Dan kita ridok kita ridok. Dan kita berharap juga nanti setelah Ustaz meninggal juga seperti itu. Kita termasuk cinta pada dunia. Dalam artian, kita tidak akan. Kalau kita cinta dunia, jangan ditinggalkan sedikit pun di dunia. Bawa semua ke akhirat. Kita pindah semuanya ke rekening akhirat. Abuya sudah menjalankannya. Abu Ya sudah berwasiat Semua yang dimilikinya di dunia ini Semuanya untuk Allah dan Rasulnya Berupa wakaf untuk pondok dan luar dakwah ini Nah ini salah satu contoh Jadi apa jalan-jalan ditempuh oleh Abu Ya Sehingga beliau itu mendapatkan Derajat yang sangat tinggi ini Dan dikenang oleh banyak orang itu Ada berapa hal Dan semua jalan kebaikan Ketahuilah sumber utamanya buduah yang pertama dan teladan yang paling bisa memberikan kita motivasi untuk melakukannya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau ini adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik kepada ayah maupun kepada ibu. Hampir dikatakan tidak ada duanya. Karena Ustadz lihat sendiri, bagaimana beliau itu kepada ayahnya, bagaimana beliau itu kepada ibunya. Ustadz masih ingat dan masih sampai sekarang pun ingat. Abu Yaya itu tidak pernah melihat kepada wajah ayahnya dalam keadaan pandangan begini, tidak pernah. Selalu nunduk depan ayahnya. Takutnya sama ayahnya luar biasa. Jadi kok sudah ada ayahnya itu, hati-hati betul. Karena memang saya punya kakek ini Habib Ahmad itu adalah seorang yang Keras Tapi takutnya bukan karena itu Takutnya itu karena dia tahu Kita tidak mendapatkan kenikmatan apapun kecuali karena orang tua Apapun yang kita dapatkan kecuali karena orang tua Oleh karenanya Kita sebagai seorang laki-laki ini Sangat faham Pintu terutama Pintu yang paling utama Pintu yang paling besar menuju ridha Allah itu adalah orang tua. Kalau sumpah orang tua Ridho pasti. Dan pasti tidak mungkin luput. Sistemnya itu, itulah sistem itu artinya. Kalau orang sudah berada dalam hatinya orang tua, pasti dia bahagia hidupnya. Tapi kalau orang tua itu jengkel kepada anaknya, tidak suka kepada anaknya, maka pasti, jangan harap dia itu akan bahagia. Tidak bakalan bahagia. Pastikan itu. Kenapa? Yang berlaku itu sistem. Sunnatullah. Sistem Allah yang berlaku di muka bumi ini. Itu Abu ya, Dari sangking tawaduknya, biru walidennya kepada orang tua itu luar biasa. Berkorban dengan banyak pengorbanan untuk orang tuanya. Sehingga Pak, setiap kali beli mobil baru, pertama kali yang ditunjukkan kepadanya itu adalah orang tuanya. Begitu beli, langsung dibawa ke semenuk. Jauh. Hanya untuk melihatkan. Minta doanya saja. Fem, pernah kakeknya Ustadz itu, abahnya Abu Yah itu pengen durian, Dibelikan duren sama Abu Yah, satu pikap dibawa ke sumber sana. Tidak tangguh-tangguh. Pokoknya yang enak-enak itu apa yang jadi kesenangannya Habib, Habib Ahmad itu selalu dibelikan sama Abu Yah. Jadi, tidak pernah perhitungan. Kalau sudah untuk orang tua, tidak ada perhitungan. Kan kita beda sekarang ini. Nah, itu beliau. Lebih-lebih kepada ibunya. Nah, beliau itu, Ustaz tidak pernah melihat beliau menangis. sambil terseduh sedu Melebihi ketika beliau itu ditinggal oleh ibunya. Itu sampai Ustaz melihat itu seperti anak kecil. Menangisnya itu. Dan saking kehilangannya kepada ibundanya yang tercinta itu. Dan kalau Ustaz melihat kepada ibundanya yaitu Syekhah Fatma binti Ahmad Bakho Bazi rahimahullah rahmatallahu rahmat adahul rahmat. maka abuya beliau, beliau abuya. Sabarnya luar biasa. Kalau negeri cucunya itu enak, lembut, beda sama suaminya Harif Ahmad. Mem itu ada Habib Farouk, misalnya Ustadz itu, itu sering diikat di, di pohon itu. Nah, tapi Alhamdulillah Ustadz enggak, karena jauh gitu. Yang dekat-dekat jadi sasaran itu. Hmm. Tapi kalau Umi ini beda, bahkan kita masih ingat, waktu meninggal beliau itu kan kita lagi pergi ke Semenep. Kemudian kita pulang di Sangui cucuknya semuanya dikasih jagung sama kacang dicampur taruh plastik, ini untuk zen, ini untuk segar, semuanya dikasih. Cucuk, cucuknya itu dikasih semuanya hanya nah, kita jalan, begitu sampai di tengah jalan, artinya dengar kabar meninggal dengan cara mendadak, gak sakit gak apa sehingga beliau itu termasuk mati dalam keadaan syahidah nah itu tanda-tanda orang soleh sehingga kemudian kembali lagi langsung pada saat itu kembali lagi Nah itu Abu Yah Abu Yah pernah Kita lagi pulang jalan ke Sumna, Dari Sumnab ke Bangil Bukan seperti sekarang ini Seperti Ustaz Sudah ada mobilnya Ustaz Gaya ada mobilnya Dulu enggak. Ustaz masih ingat bagaimana Kesederhanaan Abu Yah Kesederhanaan Ababa Khadijah Ustaz masih ingat juga Waktu naik becak dulu pem di mana Ustaz Abuya itu di sebelah kanan, Ustazah Khadijah sebelah kiri. Habib Zen di atas pangkuannya, Abuya, Ustaz Gada di atas pangkuannya Ustazah Khadijah karena Ustaz lebih kecil gitu Nah. Itu masih berdua. Sudah berangkat ke terminal nunggu bis, lama nunggu di jalan itu. Abuya bawa anak dua Ustazah Khadijah bawa tas. Akhirnya apa? tasnya itu oleh Buya taruh di atas pegang ini tas besar untuk semua gitu tahu-tahu nggak -tahu, tahu apa yang terjadi ada salah apa gitu datang Habib Ahmad marah-marah depannya orang ini diambil tasnya dibanting sehingga bajunya itu berserahkan kemana-mana akhirnya Abu Ya sama sekali tidak ngelawan, tidak ngomong, tidak apa-apa, diem saja. Dia ambil, dia ambil satu-satu, sambil neteskan air mata, saya lihat Abu Ya itu pasal itu. Tapi tidak pernah ngelawan, tidak pernah. Nyanggah itu tidak pernah. Dan itu berdasarkan cerita banyak daripada Habib Mustafa adiknya. Dia cerita, sering Abu Ya itu disalahkan karena sepedanya rusak. Dipukul sampai, tapi Abu Ya diem kok. Akhirnya tidak tahunya yang salah. Adiknya lebih basim, kadang-kadang. Tapi Mustafa kadang-kadang. Tapi Abuya diam. Nah, makanya Abuya Ustaz masih ingat sekali bagaimana Abuya pada waktu itu. Memberi nasihat kepada Ustaz. Apa nasihatnya begini. Kalau orang tua itu marah sama ente, Jangan dilawan. Jangan disanggah. Diam aja. Nanti kalau sumpah orang tua itu tahu kalau kamu itu ternyata tidak salah, maka pasti nanti dia itu merasa senang sama ente. Masya Allah, padahal tidak salah, tapi tidak melawan. Pasti dia itu malu sama ente. Itu selalu dikatakan oleh Abuya kepada Ustadz, khususnya. Hmm, karena pada itu, memang Ustadz yang paling banyak dipukul. gitu. Hmm. Hmm. Ustadz masih ingat bagaimana mimik muka Ustadz Gaya. Pokoknya setiap Ustadz dipukul, nangis pasti Ustadz Gaya di pintu. gitu Lihatnya. Kan? Kenapa ustaz-ustaz yang lihat ustaz itu, kasihan, kasihan tapi tidak bisa buat apa-apa juga yang lihat. Tapi saya masih ingat seperti itu. Setiap ustaz Gaya yang lihat, ustaz lihat rambutnya, rambutnya kecil, sedian, rambutnya itu enggak tebal, kasihan. Saya doakan satu Allah, semoga tebal rambutnya. Alhamdulillah sekarang tebal rambutnya. Kalau lihat dulu, kasihan rambutnya, masa ada rambut gini, jompol. Paham. jadi yang paling kasihan sama Ustaz pasti Ustaz gitu ya. Pondok Kukul itu Ustaz di kamar belakang kamarnya as. Paham. Allah Nah, nanti kalau sudah tidak lama sudah pukul sudah habis sudah keluar sudah. Nanti dia ya buka didik dia. -di. Ya. Paham. <laughs> itu Ustaz gaya gitu. Mungkin kalau ditanya sama Ustaz Gaya, tanya, siapa di antara saudaranya yang paling sering dikasihani oleh dia? Pasti Ustaz Segap. <toh> hmm. Dan herannya, serta hebatnya Ustaz Segap itu, gitu, hampir setiap hari dipukul. Jadi, sudah tahu setiap hari dipukul pasti nangis, tapi setiap hari juga mau dipukul, kan aneh gitu. <toh> Sampai pernah satu waktu karena sudah ngerasa ini. Setiap hari ada aja pelanggaran yang dilakukan. Gitu. Ya semoga Naya Ustadz tidak ada yang dengar jadi tidak ditiru. Tidak <SILENCIO> sekolah lah. Pernah lagi main layangan di sini. Antara pendok putra, pendok putra lagi asik-asik main layangan. Abu Yahya, bahasa datang. Baya motornya. Nah itu langsung tak tinggal itu. Dikejar sama Abu Yahya. Buker. Saya mah. Jadi kalau tanya kepada Ustazah Khadijah, tanya kepada Ustaz Gaya, siapa anaknya Abu yang paling sering dipukul, pasti jawabannya satu. Ya. Jawabannya adalah Ustaz. Nah, ya begitulah Ustaz, makanya Ustaz jadi kayak begini gitu Karena sering banyak dipukul, alhamdulillah ada barokahnya. Jadi banyak barokahnya akhirnya. Ya, makanya beruntung yang banyak dipukul ya. Ya, insyaallah banyak barokahnya, insyaallah. Ustad nggak naik dua kali, tapi alhamdulillah di akhir Ustad juara kelas dua alia juara tiga, kelas tiga alia juara satu. Nah. Nah. Nah, alhamdulillah. Nah jadi begitu lambat, jadi lambat prestasinya, tapi yang penting kan prestasi akhir kita. Nah, jadi alhamdulillah mungkin di S1-nya Ustaz kurang berprestasi, S2-nya kurang berprestasi siapa tahu, S3-nya berprestasi. Dan semester 1 semuanya A nilainya alhamdulillah ya. Wala fakhir. Nah. Nah, kapan lagi kesempatan? Temui bisa diraih, bisa diraih asalkan sesuai dengan jalannya. Nah, gitu. Kenapa? Kita punya jimat. Karena Ustaz tidak takut sama sekali kepada siapapun Kepada apapun tidak takut Yang penting mamanya Ustaz ridho sama anak Anak tidak takut kepada dunia semuanya Yang penting Ustadzah Khadija ridho sama anak Makanya anak minta satu saja ridhoin anak Anak rela berkorban apapun Tapi yang penting satu ridhoin ya, ah, Jadi kenapa? Itu jalannya abu iya Jalannya abu iya Itu yang pertama Bakti sama orang tua yang kedua, abu ya itu orangnya itu rahmatnya luar biasa. Kesianan sama orang. Nggak tegaan sama orang. Nggak bisa nolak orang minta itu, nggak bisa. Saya tahu itu. Sehingga di antara sifat rahmatnya beliau, ketika beliau itu berada di masa lembu. Suatu waktu beliau itu melihat kucing itu ngeong-ngeong terus. Disangkanya dia itu lapar, dikasih ikan, nggak mau dikasih air nggak mau heran dia kenapa dia akhirnya ada satu tetangga yang bilang ini babe karena dia itu melahirkan anak-anaknya mati sehingga susunya itu bengkak nggak keluar kan susunya bengkak sakit ah gitu akhirnya apa diambil oleh abuya disedot dibuang sedot dibuang ada yang mau nah. itu derahmatnya bu ya seperti itu jadi enggak bisa lihat orang enggak. Kesian itu, kesianan Jadi selalu. Bahkan Ustad terakhir kali Ustad ingat Fam itu sebelum meninggalnya berapa bulan. Ustad merasa heran karena ada suatu kejadian yang enggak biasa dilakukan oleh Abuya. Di mana ada saudaranya kerabatnya Ustadzah Khadijah. Tepatnya itu almarhumah Hutum enggak salah itu. Misalnya Ustadzah Khadijah celakaan di Gempol jenazahnya dibawa ke Bangil. Waktu itu pada salah hari Jumat Ustaz diajak pergi ke kamar jenazah untuk memastikan karena dapat telepon apakah benar ini keluarganya Habib Hasan Baharun? Nah, gitu. Sehingga apa? Pada pada waktu itu enggak ada Ustaz Dija lagi keluar, kita yang diajak, kita berdua pergi ke kamar jenazah. Padahal Ustaz tahu abu itu enggak bisa ngelihat darah. Enggak bisa ngelihat Kalau lihat darah pasti lemas. Nah, dan kita yang nurun kepada kita Habib Zain sama Al-Faqir, Ustaz enggak bisa ngelihat darah. Padahal Ustaz dicantuk seminggu lalu, dicantuk. Padahal enggak ngelihat darahnya, cuma cium bau darahnya aja sudah kita mau pingsan sudah. Makanya Ustaz suruh ngelihat semua anak, nih suruh ngelihat darahnya itu kayak gel gitu. Kayak nutrijel, gitu, merah. Ya? Nah, tapi kita emang gak bisa ngelihara darah gitu. Tapi herannya pada waktu itu kok bisa? Abuya itu berani. Akhirnya Abu, uh, Ustadz tanya kepada Abuya Biasanya kan gak berani ngelihara darah. Kok ini, kali ini kok berani? Uh, Ustadz bilang begitu karena Ustadz juga gak berani gitu. Akhirnya katanya Abuya Gak ini kan keluarganya mamanya Harus dihormati, dimuliakan. Kita harus berkorban. Walaupun kita gak suka, walaupun kita ini Kita harus lihat. Ini keluarganya mamanya katanya. Nah itu Ustad masih ingat lihat bagaimana dari cintanya beliau kepada Ustaz Khalijah sampai keluarganya pun dicintai, gitu, dihormati, dimuliakan. Sehingga pada waktu itu Ustaz ikut dan dibuka jenazahnya, kepalanya itu agak rusak, kepalanya itu. Beliau lihat, Ustad nggak lihat merem Ustad. Saya takut mau lihat itu Ustad takut. Dan jadi Ustaz nggak nggak lihat rambutnya pun Ustad nggak lihat. Tapi Abu Yah kebiasaan lihat dan dia mengatakan iya ini benar. E, kerabatnya dan keluarga anak gitu, Hem, Nah itu Jadi orangnya kesianan Gak bisa melihat orang Sampai susah di depan dia Pasti kecuali dia bantu Dan dia gak perhitungan Itu yang kedua Yang ketiga orangnya itu loyal Dermawan Sodakohnya itu luar biasa Fem, Terutama kepada Orang yang tidak punya Terutama kepada para tamu yang datang, itu luar biasa. Nah, jadi, beliau ini, kalau ngasih-ngasih itu, tidak pakai perhitungan. Jadi, berapa kali, kita paling senang kalau sudah Abu Yaa ngasih-ngasih. Kenapa? Kalau ngasih-ngasih, tidak -ngasih, pernah dihitung. Ambil di kantongnya semua, kasih. Nah, oleh karena, saya masih ingat bagaimana uh, Ustaz Zafoziya pada waktu itu, uh, jengkrak-jengkrak, karena dikasih duit sama Abu Yaa. Jadi suatu waktu pernah ada kejadian. Yang Ustadz buka sedikit biar raksin gitu. Masa Ustadz difitnah, dituduh katanya Ustadz melempar mangga ke para putri? Marah bu ya. Masa Ustadz enggak melakukan itu? Masa Ustadz dibilang melempar mangga? Emangnya Ustadz serendah itu? Nah, Biasanya kan Ustadz Perempuan yang mau rendah kepada Ustaz bukan Ustaz bukan rendah perempuan <SILENCIO> Pem, akhirnya Abuya Ya terima masa anaknya dibilang begitu, padahal Ustaz nggak bersalah. Uh, tulis siapa itu yang yang yang yang yang nuduh-nuduh? Ditulis. di antara itu tulis Ustaz Da <SILENCIO> nah, Akhirnya dipukul sama Abu ya semua, semuanya dipukul termasuk Ustazah. Kok dia belum diangkat jadi mantu lain lagi kalau saya yang antuin. Ya. Ah, ketika dipukul gelangnya pecah. Kena penjalen itu. Wo nangis nangis. nangisnya bukan karena sakit, tapi karena gelangnya pecah itu. Pem akhirnya diganti sama Abdi kasih uang. Nah, kasih uang. Nah itu, kalau ngasih itu enggak pakai lihat-lihat berapa dikatanya. Langsung diambil. Makanya kan Ustaz dulu waktu itu tapi jangan ditiru. Ben, kalau lagi enggak punya uang, Ustaz ngambil. Sip, ngambil. Ben. Kenapa? Karena Abuya enggak pernah itu hitung, hitung berapa uangnya enggak tahu. Jadi kalau diambil 5 ribu gitu enggak tahu dia Tapi jangan ditiru. Paham? Karena takut ketahuan. Sop pernah ketahuan. Lagi ngambil begini, lagi di kantongnya begini, Ustaz Hodija masuk. Nah. <tabih> Paham, ah itu masa lalu yang enggak jangan diikuti gitu loh. Paham kenapa itu masa lalu yang baik untuk Ustaz? Kenapa? Karena Ustaz ngambil itu, berkatnya ngambil itu di situ ada keberkahan mungkin. Makanya Ustaz alhamdulillah bisa ngomong, bisa pidato, itu berkatnya itu gitu Ah, tapi bisa jadi kalau kamu yang ngambil bisa bukan berkah, yang dapat akhirnya apes gitu loh. Nah, jangan ditiru ya. Nah, itu rahmatnya luar biasa, terus lomannya luar biasa. Ada lagi Sifatnya Abu Ya itu Yang pokoknya kalau sumpah orang itu Melihat Abu Ya itu luar biasa Setiap orang yang ketemu sama Abu Ya merasa dekat luar biasa Setiap orang ketemu sama Abu Ya Dia pergi dari Abu Ya Maka dia akan merasa bahwasanya dia itu adalah orang paling dihormati Dimuliakan dengan Abu Ya Itu Abu Ya sifatnya Dan itu semua sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Suatu waktu eh, Di antara Sifat yang diwariskan atau selalu dihajarkan kepada putra putranya itu adalah beliau itu betul-betul me melaksanakan jabra khotir pada orang. Kita itu kalau dakwah, usaha sendiri dakwah, itu kalau di Pontianak, di Banjar, itu satu hari bisa makan 12 kali. Tapi Ustadz sudah persiapkan, ada murid Ustadz kan ikut kemana-mana, ada bagian kopi, ada bagian ini. Ada bagian satu orang yang bagian makan sisanya Ustadz. Jadi Ustadz diambilin berapapun, Ustadz gak nolak. Ustadz makan, dikit jabar khadir, kasihkan sama dia. Nah Sehingga Pak, rata-rata Ustadz kalau pulang ke banjar, dari Banjar itu, Ustadz badannya tetap, bahkan bisa lebih turun. Yang ikut Ustadz semuanya gemuk-gemuk semuanya. Ha, tapi kalau abu ya beda Ustaz belum bisa jabur khotnya dalam makanan belum bisa karena Ustaz perut gak enak jadi artinya kalau makan dipaksakan sakit uh, sehingga apa kalau abu ya itu makan 12 kali, 12 kali juga makan dan dia mengatakan kesian dia masak dia masak untuk kita masak kita gak makan dia makan dipaksakan uh, cuma kadang-kadang kalau dia kalau beli itu gak mau uh, kalau apalagi ada anaknya dikasihkan sama anaknya gitu Terus ya, masih uh, kita masih ingat, Abuya itu enggak suka dengan kopi Arab. Kopi Arab itu terbuat dari kopi yang belum disangar belum ditumbuk, tapi masih warnanya hijau ke kuning-kuningan itu. Kemudian itu tambahi kasih uh, kapulaga, kasih apa lagi rempah-rempah itu. Nah, nanti dikasih Abuya Maliki dikasih oh kasih Abuya Maliki harus minum gitu. Nah, nanti kalau sudah dikasih gitu udah yang minum dikit. Nanti begitu biar ya enggak lihat suruh kasih ustaz. Suruh minum ustaz. Ustaz sendiri apalagi gitu. Abuya enggak suka apalagi ustaz <laughs> Tapi karena abuya nyuruh ya Ustaz minum aja gitu. Nah rada senang gitu. Pernah dikasih nasi salik. Nasi yang campur sama susu itu. Abuya kurang suka itu. Nah, jadi sama Said Abbas gitu. Hanya kasih sama ustaz. Ustaz makan. Oh, setan nang memang Kalau ini senang Ustaz mah habisin gitu. Nah, jadi itu. Jadi untuk menyenangkan orang itu dia makan padahal dia sudah kenyang, sudah enggak nafsu. Tapi makannya itu kalau ngelihat seperti baru makan pertama kali. Lahapnya itu. Lahapnya itu seperti makan pertama kali. Sehingga orang itu ngelihat yang masak dia ya Allah senangnya luar biasa dimakan sama Habib Hasan. Nah, gitu. Nah, karena biasanya kalau orang Madura yang ngundang, Madura ini khususnya wala fakhar itulah madura itu. Kalau kita diundang madura mau enggak mau harus makan. Walaupun jam 12 malam datang harus makan. Jam 2 malam juga harus makan gitu. Nah itu itu orang madura. Nah, jadi kalau enggak itu enggak hormat. itu namanya. Biasanya seperti itu. Itu kalau madura. Kalau yang lainnya kan alhamdulillah enggak kasih makan kan gitu yang gitu. Kalau madura enggak Nah, itu itu adatnya tradisinya orang Madura, oleh karenanya jadi kalau sampai dua kali makannya sampai kita atur sini makan sini sini gak usah makan ya, ini ringan. Nah, kalau kita begitu, Abu ya nggak ada juga. Nah, jadi jember khoternya itu luar biasa, nyenangkannya itu luar biasa. Suatu waktu pernah Abu ya, diantara karomanya Abu ya, ada salah satu murid Abu ya, saya nggak sebutkan siapa namanya, tapi sekarang hidupnya terlunta-lunta. Kesian dia. selalu ada masalah dan sebagainya. Yaitu hati-hati dengan guru itu hati-hati. Kalau kita salah dengan guru, lalu guru itu meninggal dunia, anaknya pun enggak bisa maafkan. Ke makamnya enggak bisa maafkan. Tapi kalau kita salah sama orang tua, sampai meninggal pun kita tidak mendapatkan ridonya orang tua. Kita masih bisa menghapuskan kedurhakan kita pada orang tua. Dengan kita itu membayarkan hutangnya, menyambung silaturahminya, me melaksanakan wasiatnya, ah itu sudah bisa menghapuskan dan menggugurkan kedurhakannya. Tapi kalau kita sudah durhaka sama guru, lalu guru itu meninggal dunia, habis sudah. Sistem berlaku dia akan sengsara hidupnya. Fem, itu yang yang berlaku di dunia itu. Sehingga subhanallah, ini orang izin sama Abu Ya, padahal dia dekat sama Abu Ya. Izin mau berhenti dengan alasan mau bantu abahnya. Akhirnya katanya ayah ya biar anak sehorah dulu. Subhanallah malam itu dia mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada beliau bahwasanya dia itu mau berhenti bukan karena mau bantu orang tuanya, tapi dia mau berhenti karena ingin belajar kepada Ustad satu ada Ustad Fulan itu. Pagi harganya dipanggil sama Abu Iyah. Lalu dia bilang, Nanti berhenti untuk apa? Ia mau bantu orang tua. Bohong. Kamu berhenti itu karena mau belajar pada saat itu kan? Oh enggak saat itu. Ah. Tetap dia itu menyanggah. Maka ketanya Abu Iyah, Siapa yang bohong? Nanti yang bohong atau Rasulullah yang bohong? Baru dia itu menangis. Dia minta maaf. Nah, sampai sekarang dia kesian hidupnya. Nah itu loh. Dari segi senangnya diperhatikan oleh Abu Iyah Terkait dengan murid-muridnya Kesenangannya Abu Iyah seperti itu Kalau bisa muridnya berhasil Muridnya senang Muridnya bisa mengajar Muridnya buka, bisa buka pesantren Buka madrasah Itu kesenangan Abu Iyah yang luar biasa Semoga kalian bisa menyarankan Abu Iyah Di saat itulah kemudian Abu Iyah senang, gembira Karena Nabi Muhammad perhatian kepadanya Terkait dengan murid-muridnya Akhirnya apa? Waktu itu datang Ustaz Ahmad bin Husain Asyidah itu dibuka apa namanya itu kotak uangnya itu di situ ada uang waktu itu kita ingat 11 juta 11 juta dulu 11 juta dulu waktu itu 200 ribu dolar 100 dolar itu 200 ribu ini 11 juta itu diambil kasihkan sama aku. sama itu abu ya. kalau ngasih orang gak perhitungan gak takut nanti besok gimana syarat Allah dan hebatnya padahal Abuya itu setiap hari gak pernah gak hutang setiap hari hutang, satu hari nutup hutang satu hari hutang, satu hari nutup hutang itu kehidupannya Abuya itu seperti itu tapi subhanallah waktunya bayar hutang, cari-cari itu di, di, di, di, di, apa, di mobilnya itu tidur orang kalau kalau lagi ada hutang ada pikiran, kan gak bisa tidur malah itu tidur nah, kenapa? nah itu loh, orang beriman manusia itu bisa apa? Manusia itu hanya menjalankan. Allah yang atur sana, Allah yang bikin dia berhutang, Allah boleh menyiapkan pembayaran hutangnya. Tapi jangan sampai menyimpang dari jalan. Bukan waktunya berhutang, hutang. Ya salah sendiri. Akhirnya tidak bisa bayar. Nah, karena tidak sesuai dengan sistemnya. Ini Abu Yah hutang untuk apa? Untuk pesantren. Sampai Abu Yah masih ingat bagaimana ada satu orang yang menghutangi Abu Yah. Berupa sewa rumah, terlambat sehari saja. Abuya bilang, sabar, saya akan carikan. Akhirnya dia marah-marah datangnya Abuya, mencacimaki Abuya, mencelak Abuya. Bahkan dia mengatakan, saya enggak pernah berterasa-saksi dengan orang sejahat kamu katanya. Nah, Abuya diam saja. Subhanallah, yang tadinya kaya bangkrut. Sampai jualan es. Nah, akhirnya datang kepada ke pondok Ke Abu Yah setelah di sini Itu kan waktu dinyewa di bangga sana Dia bilang Mau meletakkan S di koperasi Apa kata, -kata Sahlan. Jadi ente Begitu dibawa langsung anak bayar Laku tidak laku sudah apa katanya -kata nanti Yang penting anak bayar Mana ada yang seperti itu Tapi itulah Abu Yah Kem, Abu Yah mengajarkan kepada Ustadz Satu hal dan Alhamdulillah Dengan ini Ustadz merasa senang dan tertantang untuk melakukannya Karena Abu yang besar kan Apa itu? Kalau ada orang yang benci sama kamu Kalau ada orang yang tidak suka sama kamu Kalau ada orang yang berperilaku yang tidak baik kepadamu Ini kesempatan dan merupakan sebuah tantangan buat kamu Yang tadinya dia benci kepada kamu Jadikan sekarang dia harus cinta kepada saya Senjata kita ada Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah sistem. Tidak mungkin luput. Tidak mungkin luput. Bagaimana caranya? Oh mudah. Orang yang tidak baik itu kita baiki. Pasti baik. Orang yang tidak baik itu kita baiki. Orang marah-marah kasih uang. Oh, sudah selesai dah. Nanti subhanallah. Ustaz pernah bertemu dengan orang yang cacim maki abuya itu. Saya pernah bertemu, dan dia mengatakan, Anda tidak pernah cinta dan salut kepada orang lebih daripada ayahmu. Tuh. Sistemnya berlaku. Kalau sistem tidak? Ini loh air. Ini air kan? Kalau ini dikatakan bukan air, yang mengatakan itu bukan manusia. Waras namanya. Ini air. Kalau diminum, bisa menghilangkan dahaga. Nah, ini. Kalau dituang, Tumpah kan? Ada yang mengatakan tidak tumpah. Itu loh sistemnya Allah. Sistem. Tidak mungkin lewat. Tidak mungkin lewat. Biar kamu yakin. Yang berlaku di dunia seperti itu. Tidak mungkin lewat. Kamu mahu bahagia. Ikuti Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Abu Yahya Hasan. Orang yang musuhi, yang tadinya memusuhi sekarang berubah menjadi mencintai. Saya masih ingat bagaimana Ustaz diajarkan Abu Yahweh untuk mempraktikkan itu semuanya. Di antaranya adalah di bangil ini ada seorang syait, nggak usah disebutkan, dia seorang pengacara, dia punya anak di pondok. Terlambat bayar, akhirnya yang terlambat bayar dijemur, seperti itu kan, yang terlambat bayar semua, dia termasuk yang dijemur, nggak terima, ayahnya itu seorang pengacara, akhirnya di telepon Abu Ya. Kamu saya akan tuntut Ini Pokoknya habis Dikata-katai Habis Dikata-katai Sama orang ini Hasilnya apa? Katanya Buya Ustaz dipanggil Sama Ustaz Munif Ayo Inti ditemani Ustaz Munif Ustaz Sahri Berangkat ke rumahnya Bawa Oleh-oleh ini Sama dia Sampaikan Gini Cara ngomongnya Gini-gini gini. Oh gitu Bi. Ya akhir ya. Udah Ustaz berangkat ketok pintunya saat masih ingat rumahnya itu tidak salah di kancil mas jemass terus gitu. itu baru pertama kali saat datang dari Madinah mungkin seminggu atau dua minggu itu setelah kawin masih bulan madu masih berat kita meninggalkan rumah akhirnya sampai di sana saya ketok siapa guru ustad dari pondok dari luar dakwah dibuka saya duduk sama dia ya. Pertama kali Ustaz ucapkan Ustaz katakan ayah apa Abi kirim salam. Sebetulnya Abi sendiri yang mau datang ke sini, tapi minta maaf dia itu enggak bisa datang ke sini, dia ngutus anak. Dia menyampaikan minta maaf sama Nanti kalau ada salah ini. Jadi harusnya itu begini begini. Dia bilang, enggak aneh yang salah Bib, aneh yang salah. Ana harusnya enggak ngomong gitu, ana nyesel Bib, ana ngomong gitu." Langsung, langsung terbukti dengan ucapan yang baik itu berubah orang kita. Lalu sampai ke Sampai gimana Kata Abu Yaa, bagaimana? Berhasil, Alhamdulillah, begini-begini. Nah, sehingga apa? setiap ada masalah pada waktu itu, selalu Ustaz dipanggil, nah, ini ada masalah begini, gimana cara? memutuskan Begini, Bi, gini-gini, gini. Begini, begini. Oh iya, betul. Nah, kalau gini salah, harusnya begini-begini. Diajarkan Ustaz. Dan kebanyakan ajaran-ajaran diajarkan oleh Abu Yaa itu, almarhum, itu berkaitan dengan hati. Nah, makanya kan, Ustaz tahu mujahada Ustaz tahu berjalan hati Ustaz tidak peduli semua orang Mau benci Mau ini Ustaz tidak peduli Kenapa? Yang bikin orang itu bergerak-bergerak Begitu adalah Allah Kita sasarannya Kita mau diangkat Kita mau diberikan nikmat Kita yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala Kita yang mendekatkan kepada Nabi Muhammad SAW Kalau kita bukan sekarang menelam pahitnya Kapan lagi? Di balik pahit itu ada enak Di balik yang tidak enak itu ada Enak Maka biarkan kita menjalani yang enak Kalau Nabi Muhammad yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini yang karenanya Allah menciptakan surga dan neraka yang karenanya Allah menciptakan kebahagiaan dan kesusahan yang karenanya Allah menciptakan tertawa dan menangis beliau itu adalah orang yang paling banyak sedihnya kok kita itu mau sok-sokan, mau lebih dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah ngeluh Nabi Muhammad tidak pernah sambat tapi yang ada bersyukur Kenapa? Nabi Muhammad itu selalu membandingkan dengan yang lebih dari dirinya. Nabi Muhammad pernah datangi seorang badui ketika membagi-bagikan apa harta guanima. Akhirnya, Galia Muhammad, kamu telah memberikan bagian padaku sedikit. Berikan daripada uang, bukan uangmu itu. Itu uang yang Allah berikan, yang untuk suruh baik bayikan kepada kaum muslimin. Dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Maka dia Muhammad merah mukanya. Karena beliau Allah manusia biasa tapi ditahan. Nah, ini loh. Pemnya keutamaan yang besar itu adalah bukan sabarnya tapi menahan marahnya itu yang merupakan sebuah tingkatan yang cepat menyampaikan kita kepada Allah taala. Ditahan. makanya kalau marah itu jangan bertindak apapun. Jangan berkata apapun sampai hilang, reda baru ngomong. Baru bertindak. Tapi kalau waktu lagi marah, lagi merah merona kemudian kita langsung bertindak langsung berbicara, habislah itu malaikat tidak akan lupa terus-terus. nanti di depan Allah Ta'ala akan bertanggung jawab semua yang kita ucapkan yang menyakiti hati orang yang menyakiti orang-orang yang kita marahi, semuanya akan dituntut oleh Allah Ta'ala kita nuding-nuding orang kita mukul orang kita ini semua demi Allah kezaliman yang kecil apapun pasti akan ditampakkan wa may ya'mal misqala dzaratin pasti dia mungkin enggak sistemnya Allah yang berlaku kalau kita siap silakan kalau kita enggak siap kita takut hidup nah, lo hidup di dunia itu untuk itu gimana caranya supaya kita itu enggak ada salah sama Allah Gimana caranya supaya kita itu tidak ada salah di manusia. Oleh karena itu, khusus yang berkaitan dengan ini diajarkan oleh Abu Iyya secara spesifik kepada Ustadz. Begini. Kamu tahu? Manusia itu seperti boneka. Tahu boneka enggak? Enggak. Abu Iyya bilang Ustadz. Tidak usah jawab. <tuh> Am, Abu Iyya bilang Ustadz. Kamu tahu boneka enggak? Gitu loh. Nah, saya tahu kalau kalian tahu boneka semua tahu. Tahu boneka, kalian tahu, tahu. Itu boneka itu kan tergantung kepada pembuatnya kan. Ada yang bisa ngomong meow, apa berarti kucing. Ada yang bisa berbunyi seperti berkutut. Ada yang bisa ngomong mama papa gitu. Ada yang bisa ngomong goodbye dan sebagainya gitu ya, ya kan? Tergantung siapa? Pembuatnya. Sama. Semua manusia seperti itu. Apakah ada kemungkinan? Ada manusia yang bermuka merah merona. Mendelik matanya. Rambutnya berdiri-berdiri. Dari sangking amarahnya. Mencibir bibirnya. Giginya merongos ke depannya. Apakah mungkin ada orang yang semacam itu kalau Allah tidak berkehendak? Mungkin? Apakah mungkin ada kata-kata yang keluar dari lisannya kalau Allah tidak bergandak? Mungkin? Enggak mungkin, pasti Allah yang bergandak. Eh, ngomong gini, ngomong gini, tapi tanggung sendiri lo jawabannya. Kamu sudah tahu, kalau ngomong gini, kamu akan kena azab nanti. Tem, ada sanksinya semuanya itu. Kenapa kamu ngomong gitu? Tapi Allah bergandak. Makanya di sinilah, makanya kita harus takut, harus hati-hati, terutama kepada para orang alim, kepada para habaib, kepada para orang tua, kepada para guru terutamanya. Supaya kita berhati-hati daripada kita itu menyakiti orang lain. Nah ini. Apakah mungkin orang bertindak dengan suatu tindakan atau berkata dengan suatu ucapan yang tidak diinginkan Allah? Mungkin. Ma yaskutu min waraqatin illa biiznillah. <-tuh> Satu daun pun itu yang jatuh ke tanah itu enggak mungkin jatuh kecuali dengan izin Allah swt. Itu pasti kita tidak mengedip kecuali Allah menginginkannya bergandak. Artinya apa? Yang salah itu bukan dia nya, bukan sebabnya kalau kita mau mempersalahkannya. Tapi yang salah itu siapa? Allah. Nah, itu kata Abu Yah seperti itu. Kenapa orang itu marah-marah? Allah bergandak. Sasaran siapa kamu? Kenapa orang itu menjadikan ada orang yang baik sama kita, ada yang tidak baik, ada yang baik biasa, ada yang baik banget, ya kan? Bahkan ada yang menolong, ada yang membantu, ada yang ngerecokin, ada yang memusuhiin. Siapa yang buat itu semuanya? Allah. Itulah artinya. La ilaha illallah kullayyumin hua. Yeah. Itu syair itu artinya. Sesaat mengangkat derajat orang, sesaat merendahkan derajat orang, sesaat dia itu mengayakan orang lain, sesaat dia itu mengangkat derajat orang yang rendah, sesaat dia itu merendahkan orang yang tinggi pangkatnya dan sebagainya. Itu Allah semua bergendah. Kalau sudah Allah bergendah sesuatu, tidak ada yang bisa merubahnya. Akankah kita itu menyalahkan sebabnya? Misalnya, Nah itu Abu Yaa selalu bilang, Misalnya, ya, Ada pohon, Pohon mangga. Pohon mangga lagi berbuah tua. Anginnya sedang menghembuskan kencang sehingga jangan pun mangga tadi aja sudah ada yang jatuh kan kita. Nah, itu. Paham, itu karena hembusan angin. Ada satu orang jalan di bawahnya pohon mangga. Eh, pas mangganya jatuh kena kepalanya, duk, sakit nggak? sakit nggak? pengalaman dong, mem, ah. so mama sakit misalnya, sakit kan ya? masa kita mau marah-marah, udah, -marah, oh, satpam mangga nggak tahu diri, masa sih aku jalan di sini dijatuhin, mem, masih kurang ajar, tuding-tuding juga kurang ajar kamu mangga ini kan? Nggak cukup juga, ambil sendalnya, dipukul pohon mangganya gitu. Kira-kira kalau kita melakukan yang semacam itu, orang itu bilang apa? Dasar Orgil. Ah, makanya kalau kita lagi marah-marah begitu, itu malaikat bilang Orgil, Orgil, Orgil, Orgil. gitu Ngapain kita mau bikin ketawa ketawaan bapak malaikat? Nggak, kita nggak mau bikin ketawa malaikat. Pengen disenangi oleh malaikat. Dibanggakan oleh malaikat. Setannya lebih lagi gembira, bukan dia bilang orgil. enggak teruskan, enggak teruskan, ha ha ha ha gitu. Mau nyenek setan? Mau nyenek malaikat? Mau nyenek nabi Muhammad? Nah, bersikaplah, berlaku kelah, bertindaklah, berahlaklah seperti Abu Yahya Hasan Baharun. Hampir dikatakan sempurna. Marah karena orang, iya, karena diainya enggak. Abu Yahya pernah dari sabarnya itu. Beliau itu pernah lagi jalan dari keluar dari kantor. Tiba-tiba ada muridnya yang meludah kena. Ludah. Coba lihat. Ludah ya. Bukan air hujan. Ludah. Dan ludah seperti ludah kamu gimana. Nah, beda kalau seperti ludahnya Bapak Khadija. Barokah kalau kamu. <tuh> nah. Tapi lihat bagaimana. Dipanggil. Itu anak ketika dipanggil tuh ya Allah kelihatannya sudah kayak mau mati gitu. Dari saking takutnya mau diapain ini gitu. Karena memang sudah waktu dia dia ya, ngeludahnya tuh bukan ngeludah biasa, ngur gitu. Hut gitu. Nah, waktu dia begini, nih kelihatan sama Buya gelar orangnya. Udah enggak ada enggak ada variabel lain enggak ada satu aja sasarannya. Panggil itu dipanggil gitu. Tangannya tuh tangannya itu kayak goyang sendiri gitu. Em, hmm. nah, saya nggak pa. Begitu dia datang, dia bilang gini. Untung kamu itu meluda kena abu ya, kena Ustaz. Tapi kalau kena orang lain gimana? Jadi kalau mau meluda jangan di situ. Meluda itu di tempatnya. Atau taruh tisu baru, baru buang. Jangan diulang lagi ya. Kalau oh, iya, biawal. Akhirnya dia selamat, alhamdulillah. Nggak dipukul mungkin kayak gitu, dia selamat ada. Itulah sabarnya. Kenapa dia tahu? Kalau dia marah dia tidak dapat pahala. Kalau dia marah, dia akan dinaik ke derajatnya. Modalnya cuma satu, sabar. Dan harus kita tahu, Allah yang bertakdirkan sesuatu itu. Ingat, bagaimana Sayyidatullah Aisyah mempunyai barang yang bagus, tempat yang bagus, yang tidak disediakan. Kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Eh, Sayyidina Anas bin Malik yang berkhidmat kepada Nabi, dia bawa, pecah. Marah Sayyidatullah Aisyah langsung. Sayyidatullah Aisyah kan cantik, kalau lagi marah, tambah cantik jadinya kan nah, beda sama kamu, coklat warnanya kalau lagi marah, tambah bedeng jadinya gitu nah. jadi jangan marah ya Baik. jadi biar tetap masih cantik nah, jadi saya itu gitu udah merona wajahnya, udah merah apa kata Rasulullah? gali Aisyah, Masya Allah biasa saja kenapa? kalau Allah berkata sesuatu ada yang bisa mencegah nggak bisa kan? ah itu kan logikanya seperti itu. kalau kita marah-marah, apakah piring yang sudah pecah itu kemudian menyatu jadi satu lagi? begitu dah. lebih baik kita melaksanakan seperti ajaran Nabi Muhammad. apa ajaran Nabi Muhammad? sabar. katakan inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma asyibni fi musibati wahlu fil khair minha. ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku dan gantikan ya Allah dengan yang lebih baik. Kalau orang tertimpa musibah, lalu dia tidak bertindak, bersabar, lalu berbaca doa ini, maka dia akan mendapatkan gantinya lebih baik daripada apa yang dihilang. Itu ajaran Nabi Muhammad. Sistem pasti berlaku. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita mulai menjadi orang yang leman, Menjadi orang yang jabar khotir kepada orang. Jangan melukai perasaan orang lain. Selalu jaga diri, jaga tindakan, jaga hati. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian berusaha Untuk dari sekarang taat kepada orang tua Usahakan seperti Ustaz Kalau bisa cium kaki orang tua Cium Yang punya suami Perempuan Maka cium suaminya Bukan suaminya yang dicium Tapi kakinya nah, Kalau cium pipi suami sih semuanya bisa Tapi kaki Kenapa dengan kita melendahkan begitu Itu setan itu luar biasa marahnya. Tapi dengan melaksanakan itu, walaupun suaminya nggak mau, harus mau. Agar nah, kalau kamu mau dapat menyenangkan aku, biarkan kau mau. Bagi-bagilah kebaikan untuk aku. masa kamu itu pelit kepada aku, harus katakan begitu. Waktu cium kakinya suami, kamu katakan ya Allah ma bagainya illa ridq. Kami tidak mau apapun cari ridq. Jadi waktu Ustaz cium uh, kakinya Ustaz Khadijah niatnya cuma satu ya Allah bagainya ridq. Tidak ada yang lain. Nah, jadi harus paksakan, kebaikan itu harus paksakan, jangan mau kita kalah pada setan, Fahim? inilah saatnya inilah kesempatannya untuk menyerangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW biarkan hawa nafsu kita yang mengendalikan, jangan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan biarkan perilaku kita tindakan kita, kata-kata kita ucapan kita, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga berkatnya Abu Ya Hai Fatihan Barun kita dimudahkan untuk menjadi seorang yang loman. Menjadi seorang yang sabar. Menjadi seorang yang ikhlas. Menjadi seorang yang rahman. Menjadi seorang yang berakhlak dengan ahlak yang baik. Menjadi seorang yang selalu menyenangkan hati orang lain. Menjadi seorang yang menjadi solusi bagi orang lain. Dan bukan beban untuk orang lain. Menjadi orang yang bisa bersodakoh. Dengan banyak harta. Tapi dia itu bersodakoh karena Allah SWT semata. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang menyebarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, meneladankan kebaikan, ter tersirat di dalam diri kita kebaikan. Dan semoga kita semuanya terhitung dan distempel pada malam ini, tidak kita meninggalkan tempat ini kecuali kita semuanya sudah distempel Allah Ta'ala. Kita adalah orang yang bakal menemani Nabi Muhammad, menyertai Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad, dibantu oleh Nabi Muhammad, ditolong oleh Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, selalu dipandang oleh Nabi Muhammad, berada dalam hati Nabi Muhammad, selalu sebut oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umat Nabi Muhammad, bersama rombongan Nabi Muhammad. Di bawah berdaerah Nabi Muhammad Ketika melewati sirat bersama Nabi Muhammad Bertetangga dengan Nabi Muhammad Di surga yang tidak dimasuki Kecuali oleh Nabi Muhammad Yang pertama kali masukinya Selain Nabi Muhammad maka diharamkan semua surga Untuk dimasuki oleh siapapun juga Ya Allah jadikanlah berkat Nabi Muhammad Dan kami sebagai umat Nabi Muhammad Kami mohon kepadamu Ya Allah Berkatnya Wali dan kekasih serta cucu daripada Nabi Muhammad, Habibah dan Baharun. Semoga kita semua dimuliakan Allah Taala di dunia sampai di akhirat, bahagia di dunia sampai di akhirat, mendapatkan kesenangan di dunia sampai di akhirat, mendapatkan kemudahan di dunia sampai di akhirat, mendapatkan ke keringanan di dunia sampai di akhirat, mendapatkan lutf daripada Allah di dunia sampai di akhirat. Dan jadikanlah Allah semua yang kami minta. Pada malam ini untuk guru-guru kami, untuk orang tua kami, untuk anak-taulan kami, untuk anak istri kami. Untuk keturunan kami, untuk saudara kami, dan untuk seluruh kaum sembim di dunia ini ya Allah, berikan kepada mereka kejayaan, berikan kepada mereka kebahagiaan, berikan kepada mereka kenikmatan, berikan kepada mereka ya Allah keamanan, berikan kepada mereka kesantosaan. Jadikanlah mereka ya Allah, pikiran mereka, ham mereka, usaha mereka, upaya mereka, orientasinya adalah akhirat untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Ya Allah jadikanlah mereka yang bodoh. Pintarkan dan keimanan. Mereka yang sesat tunjukkan jalan yang benar. Ya Allah, jadikanlah yang sakit di antara kita sembuhkan, ya Allah. Terutama sakit hati hilangkan, ya Allah. Jadikanlah kami hati-hati yang bersih. Yang dikatakan olehmu, ya Allah dalam Al-Quran, "Liau <tik> mala yang faumalun walabanun ilmanatullah Abi Galbin Salim." Jadikanlah kami, ya Allah, semua termasuk yang mempunyai hati yang bersih, hati yang, yang putih. Hati yang tidak ada noda Hati yang tidak ada benci Hati yang tidak ada tidak cinta pada dunia Hati yang tidak ada Keinginan untuk melakukan suatu dosa kepada orang lain, hati yang tidak ada rasa-rasa yang yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hati yang selalu rahmat, hati yang selalu syafaqah, hati yang selalu menyinari, hati yang selalu memberikan hidayah, hati yang selalu yang mendapatkan itu salbiillah bin Nabi Muhammad SAW. Allahazimnya, wa l-kunyatin al salihah wa lamanazal al-fatihah.